a mm -hmm. Kamis dan kidis. Sekarang boneka Tata sudah bisa diorder Tata jadi gak sahabar nih pengen main sama kalian di rumah. Ayo pesan sekarang. Jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko balita di shopee.co.id slash balita.co Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.